Pak Edi, selamat pagi pagi s i l a k a n Pak Edi ya ini bukan pertama kali ya memang gawat ini di Indonesia buru h itu main hakim sendiri kita mesti ambil contoh ya Ini makanya bangsa Indonesia ini harusnya bisa berpikir lebih maju ini pasti ada provokator jadi sebenarnya kayak di luar negeri ya misalnya di Australia kita seksual harassment atau apa itu kita tinggal lapor ke satu komisi apa wah yang, yang melakukan itu tuh kalau terbukti berat banget tuh bukan main hajar, main pukul Itu kan udah merugikan banyak Merugikan masyarakat Merugi orang jadi takut investasi Itu yang dulu di Cikarang apa segala macam banyak Bu Itu yang Korea-Korea, Jepang Wah mereka pasti hengkang Mereka pikir gila gue punya duit disini Lu kalau mau ngaduin hukum ya ayo kita ngaduin hukum Tapi lu jangan, jangan ini juga Jangan main hakim sendiri gini Orang pada kabur Contoh lah tahun 98 sampai 2000 Itu c i k a r a n g itu gak gitu macet sekarang Karena banyak publik yang kabur Juga bagian, bagian hukumnya Jangan kalau terima laporan begini Nggak diproses dengan benar, rakyatnya juga marah. Jadi balik-balik lagi nih, pejabat pemerintah punya urusan nih, harus diperbaiki. Sama masyarakat diri-diri ke agar jangan barbar gitu, makasih. Baik, terima kasih Pak Edi, Pak Valentino, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Belakang. Iya, jadi komentar saya tolong d i a t a s k、eh, a n gitu tuh, segera itu. Tidak bisa dipublikasikan oleh pes r terlalu jauh gitu. nanti menjadi masalah yang pelik kita punya pengalaman juga di pabrik kami kan pernah ada nah, orang asing juga p e k e r j a ketika kami singgung dia marah nah, orang dari、eh, Itali ketika kami bertanya tentang mafia di b a b r i k bukan itu dari Sicilia begitu marah dia besar g i tapi u kami redam langsung terima kasih Bu selamat pagi Pak Agung Ya. Pagi. silahkan Pak Agung、eh, beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian di Tanjung p r i u k khusus yang mengenai perluasan pelabuhan p e l i n d o dengan uh, pembebasan uh, tanah ataupun pembongkaran makam、uh, itu habis priuk nah ini yang dibatah jadinya antara b u l u h dengan、uh, pengusahanya sebenarnya pemerintah,、uh, peranan pemerintah dalam hal ini sebenarnya sangat sederhana sepanjang itu tidak ada intervensi tidak ada pengaruh yang tidak baik yaitu intermediasi antara si Pengusaha dengan sipurnya Baikpun dalam kasus Tanjung Priok Antara si p e l i n d o Dengan si、uh, pengurus, di,、eh, pengurus di sana Jadi Saya pikir setelah、uh, Pak Suprianto Pak Suprianto yang wakil gubernur Ada di media kemudian secara terbuka Menyampaikan maksud dan tujuan Secara jelas informasinya sampai Dengan jelas mana yang harus dilakukan Dan mana yang tidak akan dilakukan kelihatannya kemudian tercapai kesepakatan yang begitu mudah yang kemudian tidak perlu terjadi a pengurusakan a namanya p atau tindakan-tindakan yang sifatnya anarkis gitu ya mestinya ini hal ini juga sama dari Zepnaker bukan hanya kemudian、uh, satu sisi membela si buruh satu sisi membela si pengusaha mereka harus bisa bersikap dengan、uh, jelas dengan intermediasi yang jelas tanpa harus menunggu kejadian itu berlangsung dulu proaktif saya pikir Itu aja, ya, peranan yang lebih, uh, lebih uh, optimal dan u g a mantap. Terima kasih, Pak. Pak s u a r d i selamat pagi. Halo, ya, silakan Bapak <tuh> Iswandi Anas dari Bogor. Pak s u a n d i ya, oke, mohon maaf. Silakan, Pak s u、uh, a n d i Begini, Bu, ya saya setuju masalah ini perlu ditangani dengan baik. Begitu, ya, dan lebih penting daripada itu adalah mencari akar permasalahannya. 山崎とトピラー。山崎さん、山崎ファトリアントルーキータプラピカー。ケヴァリア、ブルーキータ、ディガジー、プレッシャー、ダリブルアパウンアシンパラー、ダリアンマンキータ。イミージュがメンディータ、サラサトファトリアンプラプラキータ、サラサイカミン、ダイスプリト。 dan juga sebenarnya、uh, tenaga kerja asing itu kadang-kadang ya perlulah dievaluasi juga karena memang ada perasaan bahwa mereka itu superior ada itu、ya. jadi sekali lagi kita、uh, cari perakaran masalahnya dan diatasi dengan secara fair begitu bukan saja b u r u h tapi juga a ぎやっと、a っぱり。もらえこん。も a えこん、さらん。もらえこん、さらん、さ s ん、さらん、さら a さらん、さらん、さらん、さら a さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さ a ん、さらん、さらん、さら a さらん、さ a ん、さらん、さらん、さらん、さらん、さ a ん、さらん、さらん、a らん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さら a さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さらん、さ u ん、 t i d a k t i d a tahu saya orang kita itu kalau kerjanya banyak malah badan itu dibanting-banting gitu aja Ibu. Jadi kalau memang kita harus fair, kita juga harus berani koreksi dan introspeksi. Kenapa sih orang-orang kok gaji, khususnya orang-orang kita yang bumi putra itu lebih rendah? Karena kinerjanya juga buruk. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugiyarto. Yang berikutnya 633-9160. Pak Seben, selamat pagi. Pak El Quino, selamat pagi. Pagi Mbak Ya s i l a k a n Bapak、uh, Saya ingin menanggapi、uh, Tadi sudah disampaikan bahwa yang harus dilakukan adalah untuk mencari apa masalah Kalau yang saya baca dari beberapa informasi yang ada di blog di internet、uh, Komentar yang dilakukan oleh si s u p r o f e s o r itu Bukan tidak objektif tetapi lebih subjektif Dia mengatakan、uh, suatu kalimat yang rasis Jadi、uh, mungkin ini juga masukan yang harus d i、uh, Bukan oleh setiap manajemen perusahaan Kalau u memberikan komentar Atau teguran、eh, Karyawan atau bawahan Berikanlah teguran itu objektif Dan untuk membangun Dan bukan、eh, Konteks emosional Sehingga dia menggunakan komentar Yang, mem yang membabi buta Sehingga subjektif dan r a s i s Mungkin itu yang bisa saya tambahkan Terima kasih Ya terima kasih Pak Elkino Pak Hari Selamat pagi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 Jadi semua t e naga asing yang masuk i n d o n e s i a terutama yang ada pelabur supervisor kebawah gitu ya, mungkin disananya juga n gak, g bukan orang yang pandil atau orang yang biasa karena keahliannya Harus dikasih pembekalan ya disini, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Saya yakin lah, kenapa orang kan selama ini baik-baik aja itu ya, kok tiba-tiba beringas begitu, itu pasti ada sesuatu yang menyakiti hati. Kadang-kadang orang itu kan lapang b u g a ada pasnya ya, jadi kita jangan menjelajakan diri kita sendiri dulu, kita juga harus... objektif dan terhadap p e r m u s a l a n n y a t e r i m a k a s i h terima kasih kembali dan yang terakhir Pak John, selamat pagi halo pagi s i l a k a n Bapak y apapun a alatannya menurut saya itu janganlah kita merusak sesuatu atau b e r demorami-rami itu tidak baik kalaupun misalnya jawaban si supervisor itu tidak betul ya si supervisor lah yang dihukum dengan peraturan perusahaan begitu, jadi jangan kita menghalalkan cara-cara begitu siapapun yang berpendapat saya tidak setuju kalau misalnya itu、uh, perbuatannya, bukan burungnya perbuatannya itu kalau di bela saya tidak setuju karena apapun a l a s a n n y a itu, itu tidak benar begitu. dan kenapa? itu akan berfeedback kepada kita sendiri negara kita yang akan jelek di mata dunia asing gitu. apakah kita mau begitu? Nah, jangan kita berbuat secara emosional, kemudian besok kita menyesal、ah, tidak makan. Susah c a r i makan, begitu. Jadi lebih rasional, lebih a salah saya pikir. Juga termasuk kita-kita yang memberikan opini-opini、uh, ini. Kita melihat yang secara umum lah, yang benar mana, yang tidak benar mana, yang tidak benar kita luruskan. Jangan yang salah karena... プリマタシ。もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも t もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも a もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし Uh, seorang pekerja Ini h a r u s r u s a k gitu Nah dia kalau mau bekerja Bekerja yang benar Gak mungkin orang itu kerjain benar Ditegor dengan benar、eh, Ditegor dengan keras Ya kan Jadi kalau mau gak mau dimarahin Profesional kerja dengan benar Saya yakin gak akan dimarahin Ya baik Ibu Kamu bisa menangkap komentar Anda Kemudian Bapak Rudy Selamat siang Silahkan Pak komentar a n d a エゴネスがいいとは思うんですよ。 キャリバラのレカイトガジャリソーマーナフィやすンミスクワミスパンパンミスクリップレカイトミスクリップレカイトエすアメイクアメイクアメイクアメイクアウトエク パイプラー、イトハシュランダハティ、アペンアランカタキタスクリーマー、イトウ、ウントコマンジもン、イトシャガ、クリマガつもクリマガシー、スランジュニア、パパ、ピタ、パパ、ピタ、パパ、ユディ、イヤ、イヤ、イヤ、パ、イヤ、パ、イヤ、イト、イト、イト、イト、アロ、イト、アロ、イト、イト、アロ、イト、アロ、イト、イト、アロ、イト、アロ、イト、イト、アロ、イト、イト、アロ、イト、イト、アロ、イト、イト、アロ、イト、イト、アロ、イト、アロ、イト、イト、アロ、イト、イト、イト、アロ、イト、イト、イト、アロ、イト、イト、イト、イ Pemerintah atau yang berwajib harus sambil t i n d a k a n itu Harus uh, dita, uh, ditangkap, harus diadilin、uh, uh, Supaya tidak memberi contoh akan datang、uh, Kalau tidak ya memang、uh, bisa terlang u lagi begini Seperti model tahun 98 Itu mirip-mirip、uh, gitu Itu、uh, suatu contoh yang tidak baik、uh, Saya kira Semua melihat tayangan TV itu pasti tidak s e t u j u Saya kira itu komentar saya Terima kasih Bapak Richard selanjutnya Selamat siang、ya. Iya, s i l a k a n komentar anda.、Uh, kita kasih komentar Perlu kita juga tahu latar belakangnya Kenapa sampai dimarahin Kan kita belum, belum tahu juga Belum tentu yang, yang dimarahin itu salah loh. Jadi maksudnya gini Jangan hanya pegawai atau buru h Yang terus diselain Kadangkala -kadang, pegawai atau buru h Sudah melakukan yang benar tetapi p o s itu mau aja m e n c e c a r anak buahnya padahal dia sudah melakukan dengan benar, ya, cuman masalah perusahaan itu memang tidak perlu tidak bisa diterima. Cuman harusnya juga pengusaha-pengusaha atau p o s p o s itu juga punya introspeksi gitu loh, kenapa sampai saya punya karyawan seperti begini? Itu juga perlu di, di, di, namanya, dikaji sedemikian lupa sehingga. Kalau sampai terjadi seperti itu, apa penyebabnya? Kita mesti tahu sampai latar belakang yang paling-paling kecil sekalipun, supaya kita tahu jangan sampai cuma menyalahkan buruh atau karyawan. Bos juga manusia loh, bos juga bisa salah loh. Makasih.、Hmm, terima kasih, Bapak Deddy. Selamat siang. ya yang Silakan,、uh, ada dua sisi ya bu menurut saya dari sisi、uh, pengusaha dan p e pe g a w a i atau karyawan ya bu kalau saya lihat ini <laughs> kalau di sisi pengusaha si kalau yang asing itu memang maunya profesional kerjanya begitu karena saya sudah bekerja di luar negeri juga 8 tahun bisa tahu tadinya orang Indonesia kalau kerja di sana memang lambat tapi kalau kita sudah terbiasa jadi cepat jadi profesional dan kalau kita pulang dari luar negeri ke Indonesia、ah, pekerjaan orang Indonesia ini memang パカリマいいサディウトン、デリスクワリ、デリスクイング、カルデリプリア、パカウいいカルデリプリア、パムサハ、パいニア、パカニング、パカリマンシアニアとパラン、イトカラサーリハン。 Dan kalau lihat dari、uh, di sisi ini sekarang kan saya u d a h punya karyawan, mereka pun kerjanya juga begitu gitu loh. Istilahnya,、uh, saya n g a k ngomong mereka itu sama semuanya rata.、Uh, Ibu tahu kan seperti、uh, ada yang pusing itu ya. Kalau di depan bosnya neong-neong g itu seperti itu apa?、Uh, Merayu-rayu gitu, n e b e n e e l di k u r a Tapi kalau udah nggak ada bosnya dia、uh, ikan di meja aja bisa d i makan gitu loh. Jadi. i b a r a t n y a begitulah,、mm -hmm. gitulah. Oke,、okay, terima, terima kasih. Halo, selamat siang Pak Gilbert. Halo,、ya. selamat siang Pak. y a saya rasa tepat ya, karena、uh, supervisor untuk menegur、uh, bawahannya itu sudah biasa ya, cara saya.、Rasa. Ini bukan karena itu. Ini saya rasa sih penyebabnya, ini penyebabnya saya rasa si h karena karena ini ya ada yang ada yang g itu ya n g o m p o r n g o m p o r ini cara saya ada isunya insti i t g a t o r n y a ada ini nah, dan juga saya lihat kan udah dua belas ribu orang ini harusnya polisinya kan udah antisipasi kalau sampai terjadi seperti gini dibakar bakar dihancur hancurin dan juga eks, ekspatriat itu di apa i d i a n y a y a segala macam itu kan langsung untuk luar negeri itu udah langsung beritanya kuono e b e r i i t u jadinya, jadinya beritanya jadi jelek buat Indonesia ya kan baru mau apa namanya mau、uh, memasukkan investor dengan target 10 p u l ribu triliun ya, terjadi kejadian seperti ini menjadikan sungguh memalukan sekali ya terima kasih ya baik terima kasih Pak Gilbert Pak Sugeng selamat siang i Ya s i l a k a n Pak s u g e n g dengan komentarnya i Ya saya pikir permasalahannya itu bukan hanya supervisor menegur Tapi coba lebih diteliti lebih mendalam Mengenai izin kerja tenaga asing tersebut Bagaimana mendapatkannya Ini kan udah r a j a umum Izin kerja disini kan gampang aja Asal sobok aja udah dapatkan Mungkin itu pekerja-pekerja dari luar negeri itu Pikirnya n gak g beda jauh Dengan t e n a g a lokal バイクにまかせば。しらかん dinamtigati gas and bilansato and nampulus and masimundan and there。Hallo, Baharis, Lamatian? Yes, Lakan Bahari. p a、nah, Ketegang k Itu sekarang mahal Pak Tunggu tahun Sesudah 2014 Sekali baru ada、Pak. Terima kasih Ya baik Terima kasih Pak Hari Sudah bergabung Di 6339160 Pak Henry Selamat siang Selamat siang Pak Ya s i l a k a n Pak Henry Ya pertama kita teliti dulu Yang sebenarnya itu Terjadi gimana Ya kalau tenaga kerja asing itu Yang setara dengan tenaga kerja kita, ya mendingan kita pakai tenaga kerja yang di dalam dulu diutamain, i t u gak seperti kalau pengawasan dari superintenden, gitu, sebetulnya orang Indonesia t a n g g u h Pak, banyak yang t a n g g u p gak perlu dari warga negara asing, gitu, ada harus ada kontrol orang di pemerintahan di tempat itu, itu gak, pengawasannya kurang rapi, itu, orang kita pandai-pandai dulu yang kerja di McDermott itu semua orang Indonesia banyak, gitu gak perlu pakai orang yang Yang kita lihat ya udah biasa seperti tenaga kerja asing yang masuk di Malaysia gitu Itu diperhatiin oh Itu ada orang-orang yang bagian imigran juga m e m p e r m a s a l a h itu Makasih Pak Ya baik terima kasih Pak s i l a k a n di 6339160 Pak Leo selamat siang Selamat siang s i l a k a n Pak, ya, silakan, Pak.、Uh... Komentar saya sih jadi pegawai jangan jadi pegawai perusahaan Karena パンディ、シーラガワン、パンナパンツ、アンディ、レディノハルン、パンダンサ、クリマカシー。 パーフェクトでやってくれてるんであったんであったんであったんであったんであったんであったあったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであったんであ パンディさんーー、ouais、は Gitu. Jadi hal ini perlu juga kita proteksi supaya kalau orang mungkin ya n supaya ini lah, jangan sampai m e n g k h a w a t e r i Makasih lah. Ya baik. Selamat sore Pak Osman. Sore. Silakan Mbak. Ya, ini menurut saya pengusaha nggak perlu mempolitisir hal ini、ya. Ini kan sebabnya adalah ketersinggungan、e, karena ada hinaan ya.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 g レカジャリ・ポントン・ジャリ・ラバディ・シニー・ディ・イクワルス・クリエイト・パン・ウサハジョン・ディキビ・キット・オン・アンディ・インベスメント・ヤマソン・ブルー・サイン・アブギト・カロキタ・トゥン・ジュキノー・キタン・バッター・バッタ・ディキタ・ジュガン・ブルー・キノー・オー・アンド・アブ・ザ・マ私ラ・ブレカジャリ・タン・ジュ Jadi、okay. harus tepat, jangan dipolitisir menurut saya. Thank you. y a terima kasih Pak Herman. Selamat sore. y a selamat sore. Silakan Pak. k a l u saya melihat dari dua hal ya. Hal pertama dari pemerintah, pemerintah harus membuat satu aturan yang jelas ya mengenai undang-aturan -undang perburuhan, khususnya peraturan perburuhan yang melibatkan ekspat atau bangsa asing ya karena kita harus memahami Perbedaan tradisi kultur itu bisa sering menimbulkan friksi-friksi yang kadang-kadang akibatnya itu tidak bisa terukur Yang kedua adalah pemerintah harus memperlakukan law enforcement yang tegas dan jelas terhadap aturan-aturan yang diterbitkannya Nah, sisi kedua yang saya lihat adalah perusahaan Perusahaan apalagi dengan skala perusahaan sedemikian besar Seharusnya bisa membangun satu struktur organisasi yang jelas Karena tidak mungkin kita menempatkan dua level karyawan yang berhubungan langsung dengan satu senjang budaya yang begitu jauh Supervisor menurut saya、uh, kurang a r i f kalau kita menggunakan orang asing Supervisor yang langsung memimpin karyawan di bawah itu sebaiknya menggunakan orang-orang kita sendiri Ya walaupun mungkin dibutuhkan satu training tersendiri. Nah yang kedua p e r u s a h a a n harus membuat atau menerbitkan code of conduct yang jelas terhadap dinamika komunikasi dan hubungan antar karyawan sehingga kedepannya hal-hal seperti ini tidak mungkin terjadi demikian. Terima kasih. Ya terima kasih Bapak Indra Dani. Selamat sore, salam cinta Indonesia mbak Ya silahkan mbak Terima kasih, kalau saya mendingin kelaparan Daripada bangsa dan negara saya dihina oleh, oleh Orang lain gitu, oleh negara asing gitu Jadi orang asing itu n gak g usah lah Menghina, itu karena udah harga diri bangsa Jadi kita n gak g usah takut kelaparan Saya i n g i n kelaparan mbak benar Daripada bangsa saya, negara saya dihina a a s m Orang asing gitu, jangan パジャ n バタミニパジャラミドロバギオアアシンジャララマギナバンサイドネシアサイアプトシングンコルディナバンサイいアロニナはリバディサイアバババタピカウトボーナいンドネいアワードミニアンパーマサイアラトアアシンアシンアリチアリバヤパニアサマサイヤサマサマサマサマ s マサマサマサマサマサマサマサマサマサマサマサマサマサマサマサマサマサマサマサマサ Di, di daerah lain tuh Atau investor asing gak perlu khawatir s a m a mereka menjalankannya dengan baik Dan kalau di sana itu Informasi yang saya dengar tuh dari atas sampai bawah Emang d i k o s n y a oleh k e l o m p o k mereka Itu emang gak bagus juga gitu Pemerintah harus tegas gitu Mungkin kebebasan apa namanya bekerja disini Mungkin sesuai dengan asta atau apa Tapi pajak untuk mereka itu dikasih tinggi aja gitu Terima kasih Oke、okay. Pak Iman Silahkan r y s p a k Ya ini, ini kayaknya n ini k a faktor komunikasi Jadi pendapat dari yang sebelum saya itu Bagus juga nasionalisme Ada juga supervisor harus orang kita Kita sebetulnya Ya kemampuan kesana saya lebih bagus lah Daripada orang asing Coba supervisor aja b u p i n y a kayak frepot e r apa itu asing Tapi tidak pada kejolak Tentang tenaga kerja Itu masalah komunikasi pemerintah Dengan pengusaha, dengan karyawan Terima kasih Ya, Gimana dengan Pak Andi? Silahkan Pak Ya,、yeah. halo. Silakan h Pak Andi.、Uh, selamat sore Pak. Sore Pak. Kalau saya lihat di sini dua pers dua hal Pak yang harus diberhatiin ya.、Uh -huh. Yang pertama itu kita memang lihat dari segi investasi investor. Itu m emang betul bahwa kita harus banyak mengembangkan investasi untuk menarik pihak luar seperti investor dan asing dan sebagainya yang untuk invest a s i Indonesia. Tapi di balik itu. 私たちの研究者に、私たちのために、私たちの研究者のために、私たちの研究者のた者のために、私た私たちのに、私たちの者のために、私たちの研究者のために、私たちのに、私の研究者のために、私たちの研私たちの研究者のたの研究者のた者のために、私の研究者のために、私たちの研究者のために、私たちの研ために、私たちの研究者のために、私たちの研究 なかにゃんのようなのようなのようなのようななのようなのようなのようなのようなのよなののようなのようなのようなのようなのよのようなのようなのようなのようなのようなのよううなのよ Oke,、okay, s i l a k a n Mbak.、Yeah. Oke,、okay. uh, kalau saya melihatnya seperti ini ya. Pertama, kita mesti melihat bahwa tenaga kerja asing yang datang dari luar itu biasanya kan memang ada perbedaan budaya dengan kita ya. Mestinya sih,、yeah, fokus kita pada awalnya adalah bagaimana supaya mereka bisa menyatu dari sisi budaya atau paling n g g a k menghargai budaya dalam negeri sendiri. kalau kita bandingkan misalnya di Singapur misalnya atau di m a l a y s i a Mereka butuh investor asing untuk datang tanpa meng menghilangkan d i g n i t y mereka sebagai orsri a n g bumi. Ini yang terjadi. Sementara yang, terba yang terbanyak terjadi di Indonesia adalah kita terlalu menghamba pada investor asing. Saya kira、hmm. itu yang harus kita p e r n a h i r l e i dulu. Oke.、Okay. Pak Sugeng. Halo. Silahkan Pak. Ya.、Uh, menurut saya Bu. kalau perusahaan asing, kalau dikit-dikit,、uh, kalau、uh, atasnya memarahin dia,、uh, merasa dia orang asing l a n g s u、uh, n g orang pelindungi kita bicara soal p i n u n i sebenarnya sih jangan sampai ada bicara soal pelindungi, itu wajar itu, kalau kebawahan、uh, uh, salah itu sudah wajar, harus d i v a k s i n a s i a t a u a p a tapi p e r u a h a a n p e l i n d u n i ini merasa dia sebagai wah, saya orang p e l i n d u n g m u r a h asing, itu selalu、uh, ngocok-ngocokin untuk supaya パエディ Yes, sir.Siratan パエディ ?Yes, yes, to you in the d i r s t room, yeah?Lokita di Arkan Kadan in Runslan, t i m a で a i n Saja, Kamudian Demud, and Runsakrans Lagenia, any Kadan Kitan, Raburu, yeah?Bagimana Kitanalika, Kalokita, and Sbagai. 私はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取りに行くと、k はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取りに行くと、私はインフェッションを受け取り r e く i Ya, selamat sore Silakan, mbak. Ya. Saya i l k mbak. a n kira Pak SM memberitakannya sepotong-sepotong、uh, Yang saya tahu dari berita-berita yang lain Dari sumber-sumber berita lain Dan banyak sumber-sumber berita mengatakan bahwa itu adalah Kasusnya、uh, pekerja asing tersebut penghinaan Nah、hmm. kalau cuma dimarahin Saya rasa orang Indonesia juga cukup dewasa Banyak perusahaan asing k o l a di Indonesia Dan tidak pernah ada letupan seperti itu、uh, Saya pun juga Karyawan di perusahaan asing, dan kalau dimarahin itu biasa, di, umumnya umumnya orang Indonesia tidak akan pernah marah kalau cuma untung dimarahin karena、uh, atasannya orang asing. Tapi kalau sudah melalui penghinaan, nah itu lain cerita. Terima kasih.、Okay.